Selamat siang, Bapak Cipto. Halo. Ya. Iya. Kalau menurut saya itu bukan solusi, Pak uh, Bu ya. Uh, jadi begini, kalau dia bilang nggak boleh satu orang merangkap, uh, bagaimana kalau misalnya uh, saudara kandung? Nah, misalnya kakaknya punya PTA, adiknya punya PTT. Ya, nah di situ kalau dibilang monopoli di situ kan bisa juga kerja sama dengan saudara. Nah, saya rasa ini pemikiran kurang bijaksana, ya apalagi sampai dikasih suatu uh, sanksi. Saya rasa setiap orang itu berhak untuk uh, mencari suatu kehidupan yang halal tetapi kalau begitu caranya KPPU itu saya rasa kurang bijaksana dan itu bisa seperti yang tadi yang saya katakan uh, kalau mau dibilang itu monopoli ya sama juga kalau gitu adiknya aja atau saudaranya atau kakaknya yang punya PTB sama-sama menguasainya apakah itu bukan monopoli juga terima kasih Oke, okay, terima kasih Pak. Selamat siang Bapak Jimmy. Ya, Silakan Pak. Kalau menurut saya, ABCD, seharusnya mereka kan orang-orang pinter di sini ya. Kok bisa berpikir udah begini? Harusnya kalau Pak Jimmy, mohon maaf, tolong dikecilin dulu suara okay. di radio nya Pak. Yeah, Oke, okay, yeah. terima kasih. Jadi gini, kalau menurut saya, itu berarti dia sudah mematikan kreativitas seorang berkarya, gitu. Nou heb het dat ik een beetje in de buurt heb. Ik heb het gevoel dat ik een beetje in de ik heb een beetje in Ik heb het gevoel dat ik een beetje in Ik heb het gevoel dat ik een beetje in Ik heb een het Pikirannya kan gimana sih sangat-sangat tidak logis gitu loh. Coba mau menerapkan suatu apa gitu, dipikirkan yang matang dulu, banyaklah hal-hal ramai, enggak jangan asal tembuk aja begitu, ya kan? Itu aja. Oke, okay, terima kasih Pak. Oke, okay, Bapak, Bapak Brotos, silakan opininya Terima kasih Bu. Sepertinya itu salah sasaran. Kalau yang dilarang, misalnya beberapa PT milik satu orang atau direkturnya yang sama mau ikut tender ke pemerintah, is oke okay lah ya. Tapi kalau global tidak jelas aturannya PT apa yang nggak boleh dirangkap oleh seseorang itu melanggar kebebasan orang gitu. Kayaknya memang banyak. Hal-hal yang gak perlu diatur, diatur gitu. Yang perlu diatur justru gak diatur. Inilah gitu Indonesia. Mekan terima kasih. Oke, okay, terima kasih. Pak Gilbert, selamat siang. Ya, selamat siang. Danak setuju sekali ini. Mm -hmm. Duh, mah, KBPU, ada bukunya gak? Ada ada kekuasanya untuk mempindahkan uh, orang yang merangkap jabatan ini. Dit kan notabene kan mereka jabatan nih bukan orang petarangan. Ini. Yeah. Bisa, bisa pensiunen dari militer. Atau yang punya uh, akses kekuasaan gitu kan. Mm -hmm. Nah, ini sangat tujuh, Karena harus diberlakukan seperti ini, supaya tidak monopoli, dan sebagainya dan sebagainya. Mereka bisa kan gitu. beraninya. Karena ini kan yang berlakukan premanisme, Jadi hmm. berani nggak mengambil tindakan pidah apa mempidanakan mereka itu kan orang kuat semua gitu terima kasih baik terima kasih mitra bisnis kami mengundang anda untuk memberikan opini komentar melalui enam tiga bapak Agus selamat siang selamat siang ibu silahkan bapak komentar bapak. anda ya saya sih tuh cuma rasanya sih kurang satu kata tuh Bos ini yang sejenis yang ja, enggak boleh. Tapi kalau yang satu dua baju yang satu bikin apa pabrik misalnya begitu ya boleh-boleh aja kan mm -hmm. gitu. Jadi kalau yang sejenis oke okay lah. Sebab dalam pandir juga itu ada itu oh boleh kita masing-masing perusahaan eh uh, yang generasinya atau komisarisnya sama gitu. Oke. Okay. saya mesti sejenis oke okay, boleh. Mm -hmm. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Selamat siang Pak John. Pemerintah anda nih. Jadi begini ya masalah campak jabatan. Mm -hmm. Selama itu bukan milik pemerintah, di pihak swasta dan kemudian dengan garis bawah bahwa tidak ada penggelapan pajak, mm -hmm. maka itu harusnya halal bukan diharamkan. Mm -hmm. nah, jadi dalam hal seperti ini, jangan kpu itu sepertinya kurang kerjaan. Nah, banyak yang misalkan. KPPU itu misalkan Telkom monopoli Dan kualitas Daripada pelayanannya kepada Masyarakat Itu tidak baik Misalkan sekarang ini yang ingin Saya sorotin kerja KPPU ini Adalah misalkan pada waktu yang lalu Bahwa CDME Telepon itu eh, Di Bogor atau Di Jakarta itu dengan nomor yang sama Bisa menelepon dengan biaya lokal Tetapi kemudian dengan alasan regulasi dan sebagainya Ini demi bisnis Tapi kemudian menguatankan masyarakat banyak Kepentingan masyarakat banyak Lalu mereka melarang seperti itu hmm. Dan yang terjadi adalah bahwa uh, Masyarakat yang jadi sapi perah Dari pada operator-operator telepon Nah seperti ini harusnya KPU itu juga mengacu ke arah bagaimana? Halo? Iya. Iya. Uh, KPU itu harus mengaju ke sana. Artinya untuk bekerja untuk masyarakat dan negara begitu, bukan hanya untuk kepentingan bisnis yang artinya membuat regulasi-regulasi hmm. yang tidak ada faidanya, bahkan cenderung untuk artinya destruktif begitu. Artinya Ini anda tidak setuju bapak? Oke. Itu Baik. Terima kasih bapak John. Selamat pagi Pak Agung Ya selamat pagi Silahkan Pak Demikian kalau di e, beberapa industri Hal itu sudah ada di implementasi, implementasi Sebagai wujud dari CCG Yang dikenal dengan Good Corporate Governance Ada peraturan khususnya Kalau tidak salah di perbankan Kalau ada peraturan mengenai hak itu Tidak boleh diambat e, e, Komisaris atau direksi di tempat lain <tuh> cuma di beberapa industri yang lain mungkin itu belum tersamain walaupun implementasi dari JCJ sudah diterapkan tapi begini kalau seandainya satu industri yang lain dia menjabat di satu komisaris kemudian di beberapa perusahaan yang lain dia mendapat direktur dalam satu hal satu lain usaha mungkin eh, tidak tidak memiliki dampaknya Tapi kalau dia di dalam satu usaha yang sejenis, mungkin dia memiliki dampak. Jadi resikonya memang agak berbeda untuk apa namanya kemungkinan terjadinya oligopoli atau monopoli. Itu pun mungkin kecil dalam itu dia berbeda. Gajah, terima kasih. Oke, okay, terima kasih. Tawan, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, silakan. Baik, lihat kali ini pasirnya kurang jeli ya. Mesti disitu kata-katanya tegas Ini yang dimaksud ini swasta atau bagaimana Kalau swasta kan boleh-boleh aja Dia punya 10 perusahaan Direkt di sini di Ini oh, no, harus jelas gitu loh Jadi siapa yang tidak boleh merangkap jabatan Di sini Dan hal ini posisinya siapa gitu. Kurang jeli ya saudara -saudara. Okay. Pak Kali Terima kasih Terima kasih masakannya Pak Wanto Adi? Padi yeah. Silahkan Pak eh, Wanto Jadi informasi seperti ini juga bahaya informasi sepotong-sepotong jadi masyarakat langsung menangkapnya itu seperti kubyang-kubyang gitu sebenarnya seperti bapak tadi bilang bahwa apabila mereka itu berada pada industri yang sama dan melakukan transaksi, nah itu transaksi yang dilarang gitu jadi dan setiap kata-kata dalam ketentuan pasal undang-undang anti undang undang undang monopoli itu ditutup dengan Kata, kata yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat selalu begitu kan. Jadi kalau posisi mereka itu pada jenis usaha yang berbeda dan tidak menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat, ya itu tidak dilarang. Gitu. Jadi Ayin. enggak enggak, enggak asal-asalan posisi <kuh> pada direktur di perusahaan lain kemudian komisaris perusahaan lain terjelajah itu enggak seperti itu. Jadi harus dilihat kasus per kasus gitu. Ahora sí. Bye, bye. bye. bye.